Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wala haula wala quwwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Para bapak Para ikhwas kalian, Jama'an rahimani Warahimakumullah Melanjutkan Apa yang kita bicarakan Dari kitab Situturar Min usuli ahlil afar Enam Prinsip yang terambil dari para ulama alul al athar ini para ulama alusunnah wal jamaah yang mewarisi agama ini dari Rasulullah Sallam hingga para sahabatnya, hingga para imam-imam dari zaman ke zaman silsilah agama semenjak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enam prinsip yang beliau bawakan Yang pertama adalah Ikhlasuddin Lillah Mengikhlaskan agama Semata-mata untuk Allah Itu memurnikan agama kita Semata-mata untuk Allah Kita beragama Semata-mata Murni ditujukan kepada Allah Ta'ala Pembahasan tentang ikhlasuddin Maknanya adalah tuntutan untuk mentauhidkan Allah Sehingga tidak mencabangkan amaliah agama ini Kepada selain Allah Atau tidak mencampurkan amalan agama ini Dengan kotoran-kotoran Yang akan mengotori keikhlasan Dan pemurnian penghambaan kepada Allah Ta'ala pada pembahasan yang lalu, kita sedang membahas perkataan beliau setelah dibawakan ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tuntutan kita untuk memurnikan agama Allah. Sehingga bukan sekedar kita menjalankan atau bukan sekedar kita sudah menjalankan ibadah kepada Allah. Tapi yang Allah inginkan ibadah kita yang kita lakukan totalitas hanya untuk Allah dimurnikan hanya kepada Allah dan dibersihkan dari segala jenis kesyirikan penyekutuan terhadap Allah taala. Ah. Diumpamakan oleh Allah Kedudukan Tauhid dalam agama ini Seperti asas Atau pondasi Bagi sebuah bangunan Yang pertama Yang kedua Yang sekarang kita bahas Bahawa kewajiban Mentauhidkan Allah Kewajiban memurnikan penghambaan Hanya untuk Allah itu seperti kedudukan Akar Bagi sebuah Pohon Allah Subhanahu SWT Membuat Tamsil Tentang kalimat iman Dengan Sajaratun Toyibatun Dengan pohon yang baik Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 24 24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan ta'yibatan Kashajaratin ta'yibatin Asluha sabitun, Wa faruha fis sama Tu'ti ukulaha kulla hinin Bidni rabbiha Wahyakriiwwallahu alamthalalina silallahum ya tadakarum. Apakah anda tidak memperhatikan bagaimana Allah Swt membuat permisalan tentang kalimat taibah? Kalimat taibah itu kalimat iman, kalimat la ilaha illallah, kalimat ikhlas kashajaratin thayyibatin seperti pohon yang baik pohon yang baik itu bagaimana pohon yang ideal pohon yang sempurna bagaimana asluha tsabitun akarnya kuat menghunjam kokoh wa faruha fis Batang percabangannya menjulang tinggi. Tu ti'uqulaha kullahin bi'idni rabbiha. Pohon ini setiap waktu mengeluarkan buah-buahannya dengan izin Rabb-nya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yatribullahu al-amtsala linasil allahum yatazakkarun. Allah membuat permisalan seperti ini bagi manusia agar mereka mengambil pelajaran dari setiap tamsil Allah Taala. Jadi di antara cara Allah Swt memberikan penjelasan sesuatu yang abstrak Allah diantaranya dengan membuat tamsil-tamsil, membuat tamsil-tamsil dalam rangka untuk memperjelas dari yang, yang abstrak dengan sesuatu yang real, yang bisa dilihat, diraba dalam rangka bisa memberikan pelajaran yang lebih, uh, lebih besar manfaatnya, lebih bisa diperhatikan dengan contoh-contoh itu dan banyak Allah memberikan tamsil Tentang berbagai macam Hal Yang berkaitan dengan Sesuatu yang abstrak dengan yang real Contoh di antaranya lagi Ketika Allah bicara tentang Orang yang hatinya keras Allah tamsilkan dengan Batu Kal hijarah atau asyaddu qaswah Orang yang hatinya keras tuh seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Lalu Allah tamsilkan Lau anzalnaha al-Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Watilkal amsalu nutribuhal linasi la allahum yatafaqarun. Seandainya Al-Quran ini Kami turunkan kepada gunung Gunung yang tersun dari batu-batu yang gede Maka anda akan lihat Gunung ini Hancur berantakan Kenapa? Min khasyatillah Dengan sebab Rasa takutnya kepada Allah Ta'ala gunung yang tusun dari batu-batu yang keras, yang gede ternyata kalau Allah turunkan Al-Quran kepada gunung kata Allah, itu akan hancur berantakan demikianlah Allah membuat tamsil kepada manusia supaya mereka bisa berpikir kalau batu saja yang keras Allah turunkan Al-Quran itu hancur Ternyata hati manusia, ketika diingatkan dengan ayat, diingatkan dengan hadis, dinasiati diberikan nasihat-nasihat agama, layatahrok, gak bergerak sama sekali. Tuh ternyata lebih keras daripada batu. Gak ada luka-lukanya, gak ada, gak ada bekas-bekasnya, gak ada enggak membekas sedikit pun apalagi sampai hancur ini adalah tamsil hati yang keras dikasih nasihat apapun mental enggak mempan enggak ngefek enggak ngefek ini tamsil ah demikian pula dalam masalah ini kalimat tauhid kalimat iman Ditamsilkan Allah dengan Sajarah yang taibah Mari kita lihat sedikit ikhwan. Dengan pohon ini Satu Dilihat dari struktur pohon Dilihat Dari struktur pohon Pohon itu Ada bagian akar Ada bagian Batang percabangan ada bagian buah-buahnya ini pohon yang ideal ah tamsil ini diantaranya menggambarkan tentang bangunan islam atau tentang struktur ajaran islam islam itu sebagaimana pohon ada yang ajarannya menempati bagian akar ada yang ajarannya menempati bagian batang percabangan Kemudian ada yaitu yang sifatnya buah Yang bagian akar adalah akidah tauhid Yang bagian batang percabangan yang menjulang tinggi adalah amal-amal saleh Yang dilakukan dari akar keimanan yang dilakukan dengan ikhlas dan itibak yang terangkat naik diterima oleh Allah Ta'ala kemudian pohon ini, pohon keimanan ini akan membuahkan buah-buah setelah dia beramal, beriman tumbuh amal-amal yang diterima oleh Allah Ta'ala diantara buahnya di dunia bagi pribadinya adalah kebahagiaan yang dirasakan, kelapangan dada, ketenangan hati, dan orang lain menikmati dengan akhlak-akhlak baik yang ditampilkannya. Dengan sikap adil yang dimilikinya. Ini adalah sekilas tentang struktur dari pohon Iman Berkaitan dengan ajaran Islam Kemudian Berkaitan dengan Apa yang perlu kita Renungkan dari pohon ini Yang kedua Bahwa pohon ini Sebagaimana pohon yang ada itu hanya akan nanti menjadi subur Tumbuh subur Baik Apabila disiram Dan dibersihkan dari Tanaman-tanaman pengganggu Hampir tidak ada Pohon yang ditanam Kecuali sekitarnya akan tumbuh tanaman pengganggu Kalau Anda menginginkan pohon ini Tumbuh bagus Satu harus sering disiram dirawat disiram dan dirawat dirawatnya diantaranya tanaman-tanaman pengganggu itu dicabuti dipotong, dicabuti, dibersihkan lalu kalau ada hama-hama, disemprot. -hama, nah ini nanti pohon ini insyaallah akan tumbuh bagus tapi kalau sudah antum tanam pohon itu Lalu gak pernah disiram Jarno Dijarkan saja Tokni Gen ureb dewi Nanti bisa bentak Bentak tau gak bentak Bentak Ramuda muda Bentak namanya Bentak gak muda muda Gak berkembang Atau bahkan bisa menjadi kering Sampai mati itu kalau gak pernah disiram kemudian atau tanaman-tanaman pengganggunya ini kalau gak dicabuti itu nanti bisa yang rembuyung itu tanaman pengganggunya itu rembuyung tau yang lebat itu adalah tanaman pengganggunya sampai terkadang malah tanaman intinya ketutup ketutup Antum melihat tu kebun-kebun yang enggak pernah bersihkan itu, alang-alangnya itu jebring, dia tumbuh lebat sampai tanaman intinya terkadang kalah. Ini yang membuat tanaman aslinya kering, kering. Karena kalah disedoti sama tanaman yang pengganggu ini. Maka kalau ingin tumbuh ini akan antum bagus tumbuhnya ini dicabuti sehingga bersih. Ini akan tumbuh bagus Termasuk ketika ada hama-hama Itu semprot Akan membahayakan Kalau dibiarkan dia akan dimakan hama Mati Bisa kering Rontok-rontok daunnya Dan bisa kemudian mengecewakan Ah pohon iman seperti itu juga Membutuhkan siraman Dan membutuhkan perawatan tidak akan tumbuh bagus pohon iman ini Kalau tidak disiram dan dirawat Siramannya adalah ilmu-ilmu Eh adalah ilmu dan ketaatan Sehingga akan jadi gemuk Akan menjadi kokoh Kemudian Dihindarkan dari Pohon-pohon pengganggu Dicabuti yang akan mengganggu Ini Taman pengganggu tadi dicabuti Alhamdulillah Mari kita lihat sedikit dari pohon tersebut. Akidah yang sedang kita bahas menempati posisi akar. Artinya penentu. Kalau pohon itu kemudian akarnya rusak, eh, sudah tamat, riwayatnya tamat. Kalau pohon itu akarnya rusak, bosok, maka sudah pohon ini mati. Tamat. Kalau seorang Muslim yang rusak itu bagian akidahnya, maka hancur. Semua yang dilakukannya menjadi tidak bermanfaat. Kemudian Ekhoni Billah, Rahimaniyah Rahimakm Allah. Akar ini, kalau dia akarnya bagus, dia akan menyangga siap menyangga batang percabangan yang besar, tinggi, menjulang. Ditopang ketika dia memiliki akar yang bagus. Demikian pula akidah yang kuat, tauhidnya yang bagus yang kuat, dia akan menopang bisa betul-betul menyangga amal-amal yang hebat. Seperti kemarin ibaratnya gedung Pondasinya bagus Antum siap membangun Di atasnya berapa tingkat yang dikendaki Tapi Kalau oyotnya akarnya itu lemah Jangan mengimpi Akan tumbuh batang percabangan Yang besar Apalagi tinggi Pasti akan tumbang Kau dimilai Dari akarnya akan tumbuh Batang percabangan Batang percabangan itu adalah amal-amal soleh Amal-amal soleh yang terangkat naik kepada Allah SWT Akidah yang bagus Itu pasti akan membuahkan amal Pasti Akan membuahkan amal Karena tauhid itu Dia akan menjadi kekuatan yang besar untuk mewujudkan amal-amal yang diriwayat oleh Allah Subhanahu Wataala, tidak akan tidak akan dia sia sebuah kesempatan beramal baik kecuali akan diambil. Sehingga sehingga akan banyak memiliki amal-amal akan muncul berbagai macam amal-amal, amal-amal yang berkualitas yang akan terangkat naik amal-amal yang tumbuh dari akar keikhlasan. Akal keikhlasan Dan amal yang tumbuh dari akal keikhlasan ini Akan membuahkan Al-hayatut taibah Itu berkaitan dengan pribadinya Kehidupan yang berbahagia Karena tidak akan ada orang ikhwan Yang benar-benar bisa berbuat baik dan berlonggar hati kehidupannya Kecuali orang yang ikhlas Tidak akan betul-betul berbuat baik Dan tumbuh atau muncul Kelapangan dada Ketenangan jiwa Kecuali orang yang mereka betul-betul ikhlas Dalam beramal Dalam beragama Sekarang antum perhatikan dalam kehidupan Ada enggak Orang yang betul-betul Murni hanya pengen Berbuat baik tanpa ada Tanpa ada terberset Balasan apapun Dari manusia Kecuali orang yang mereka bertauhid Yang ikhlas kepada Allah Ta'ala Enggak akan ada Semua rata-rata Transaksional Transaksional Transaksi yang mendapat dia terima apa yang saya terima Dari perbuatan saya Beda dengan orang yang mereka betul, -betul memiliki keikhlasan yang murni Yang tulus Hanya berharap apa yang ada di sisi Allah Ta'ala Ketika dia berbuat baik Betul-betul dia berbuat baik Gak ada dia harapan untuk orang lain membalas perbuatan baik dia Sebagaimana para Nabi dan para Rasul yang dididik oleh Allah Taala, la as min ajarin in ajaria illa Allah. Aku tidak mengharapkan balasan dari kalian. Balasanku semata-mata apa yang datang dari Allah Taala. Sehingga dia betul-betul murni berbuat baik. Anapun orang mereka tidak ada keikhlasan Dia akan malas berbuat baik Kecuali Di balik berbuat baiknya itu Ada harapan Ada harapan dunia Makanya sebagian orang Tadinya terkenal pelit tahu tahu nyoh nyoh nyoh nyah -nyoh, Sumbangan yang delitir Masya Allah Ngitapi-tapi orang sampai nggumun loh mantiman sekarang oh ternyata fotonya dipajang di pinggir-pinggir jalan oh pantas, baru ada kepentingan untuk cari masa supaya milih dia ada pendensius termasuk yang lain-lainnya demikian pula ya Orang yang mereka betul-betul ikhlas dalam beramal Dadanya akan lapang Akan longgar Akan tenang Sekarang kalau antum beramal ikhlas Beramal selesai, los sudah Gak urus dengan komentar manusia Mau komentar baik, mau komentar jelek Gak urus Karena yang diinginkan hanya Allah SWT tapi kalau anda itu yang diharapkan adalah manusia baik pujiannya, baik hartanya, baik kedudukan yang dijanjikannya, yang ada kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa pasti kecewa. Enggak pernah anda akan puas. Seandainya orang memberikannya pun itu minim pemberiannya itu. Minim Sangat sedikit. Sekarang matum tampil all out. Uh, tampilannya, masya Allah, harapannya pujian manusia. Kira-kira kalau sudah lama kok nggak dengar-dengar pujian orang, gelisah nggak? Ya gelisah. Wo, oh, sudah tampil all out, yang diharapkan pujian, nggak ada kalimat-kalimat pujian dari manusia, gelisah. Tahu-tahu ada yang memuji tapi pujiannya hanya Ibaratnya sakcrit gitu aja sakcrit kecewa juga oh harapan saya pujiannya itu 90 nilainya hanya ngasih 15 kecewa lagi Pokoknya kalau antum mengharapkan manusia itu kecewa pasti kecewa kenapa manusia itu fakir fuqara Manusia itu betapapun ikhwan Kere Manusia itu kere Antum mengharapkan manusia Pasti kecewa Pasti kecewa Beda kalau antum mengharapkan kepada Allah SWT Gak akan pernah kecewa Karena amal anda Ketika anda beramal Allah akan berikan pada anda Balasan 10 sampai 700 kali lipat Sampai lipatan tidak terhingga Maka dia akan tidak pernah kecewa dengan apa yang kalau dia berharap dari Allah Swt. Bahkan seringnya orang yang seperti ini berusaha untuk menyembunyikan kebaikan kebaikan mereka, sebagaimana orang biasa menyembunyikan keburukannya. Maka ketika orang mengajari ikhlas, apa katanya para salaf kita mengatakan di antaranya uktum. Hasanatikum, kamataktum, sayiatikum. Sembunyikan amal baik kalian seperti kalian menyembunyikan amal jeleknya. Kalau kita tidak ada pengajian, kiat-kiat menyembunyikan amal jelek, orang pintar enggak menyembunyikan amal jelek. Bisa enggak? Wo, oh, sudah ahli enggak diajari pun sudah pintar semuanya kalau soal amal jelek menyembunyikan itulah pintar semuanya yang susah itu menyembunyikan amal baik kenapa susah kawan eh? sehingga antum sampai amal yang harusnya itu orang enggak tahu saja dikasih-kasih tahu ini loh sedang kiamulel Dah orang tak tahu manusia do tidur, tak ada yang tahu dah gitu di selfie kemudian diset pasang di status kemudian dikasih tahu kan, ini menj ini menjadikan memindah amal yang tersembunyi kepada amal yang terang terangan. Kenapa susah kawan untuk menyembunyikan kebaikan itu? Hmm? Kenapa susah menyembunyikan kebaikan-kebaikan? Kebaikan, kenapa susah? Kok tidak segampang menyembunyikan keburukan? Oh, uh, perimpen sampai perimpen. Lapis pituk. Kalau menyembunyikan kejelekan, bisa lapis tujuh. Tapi kalau kebaikan itu, untuk menyembunyikan lapis satu saja, kadang susah. Kenapa kira-kira? Ya, karena yang diharapkan komentar manusia. Komentar manusia, penilaian manusia. Tapi kalau kita mengharapkan penilaian Allah subhanahu wa ta'ala Maka sudah tidak kita pedulikan Lagi tentang komentar manusia Mau apa komentar manusia Terserah Oleh karena itulah Kata Imam Malik pula Orang yang beramalnya Itu seperti ini langgang biasanya Mangkana lillah Abqoh Barang siapa yang dia beramal Karena Allah dia akan kekal Dia akan kekal karena yang dia cari adalah apa yang datang dari Allah Ta'ala tapi kalau yang antum cari manusia kalau yang antum cari itu apa yang dari manusia kalau tidak bosen ya antum sudah merasa dapat, ya sudah antum ampahnya tolabul ilmi karena sedang ada inceran ada inceran, ahwat memanya Oh, karena si ahwatnya ngaji, maka dia pun berangkat terus, berangkat terus, terdepan lagi terus. Nanti begitu udah dapat, ya sudah, Dah, udah pensiun, udah selesai, udah dapat. Apalagi yang mau dicari, oh udah dapet. lain dengan kalau umpamanya, ya ini antum yang diharapkan Allah sampai mati nggak akan selesai Allah yang ini mencari perhatian. Kalau ni bila, sehingga tu melihat ada sebagian orang nasihatnya, na sekarang baru ujian kan, salat malamnya ya kencang ni, tunggu ni harapannya ujiannya sukses atau sedang cari-cari kerja baru lamar kerja kan, yang prihatin, surat malamnya, puasanya, dongonis yang tenanan, sujute yang suwe, kalau sudah nanti diterima pekerjaannya, lamarannya, ya wes, wes rampung, apa meneh, sing digolehi. Itu kalau yang dia itu beramal ada yang dicari dari perkara dunia. Waktu masih sedang mengumpulkan masa. Uh, sana, sana, sana sana, biar dapat pengikut banyak udah dapat, ya sudah udah dapat itu kalau yang ditargetkan dapat kalau ternyata gak dapat-dapat, ya bosen ya bosen sendiri wangi gembro, bios kesel, waktu nintak korban macam-macam gak dapat-dapat, ya bosen akhirnya putus udah ditinggalkan amalnya maka tidak akan mengekalkan amal kecuali keikhlasan kecuali keikhlasan kepada Allah SWT mari kita lihat perkataan Al-Imam bin Al-Qaim Ikhwan beliau ketika menerangkan tentang ayat ini Al-Imam Al-Qaim mengatakan dalam pembahasan syajaratul ikhlas beliau memiliki pembahasan dengan judul syajaratul ikhlas pohon keikhlasan السنة شجرة والشهور فرؤها والأيام أحصنها والساءات أوراقها والأنفاس ثمرها فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرت شجرته طيبة وَمَنْكَانَتْ fi مَأْسِيَةٍ فَمَثَافَتَ مَرَتُهُ هَمْضَل Belum mengatakan Tahun itu adalah pohon Tahun, waktu dalam satu tahun adalah pohon Sajaratun Dan bulan-bulannya adalah cabang-cabangnya Bulan-bulannya cabang-cabangnya Wal ayam hari-harinya adalah ranting-rantingnya, wasaat jam-jamnya itu adalah daun-daunnya, dan nafasnya sama ruhak adalah buah-buahannya. Tahun, bulan, hari, jam, pohon kemudian percabangan, ranting-ranting, daun-daun, buah. Nafas-nafasnya Barang siapa yang nafasnya itu Nafas ketaatan Barang siapa yang nafasan Nafas ketaatan Buahnya nanti buah yang baik Buah dari pohonnya tadi Buah-buah yang baik Barang siapa yang nafasnya itu Nafas maksiat Maka buahnya akan menjadi buah yang baik Innamaya kunul jadad Yawmal ma'ad dan hari panen itu adalah kelak pada saat dari kiamat kembali kepada Allah Taala. Fa indal jadat ya tabayyinu holul min murriha dan saat ketika di hari panen dia akan akan jelas benar buah yang manis dan buah yang pahit dan buah ini sungguhnya telah ada di dunia. Subigana perkataan sa khalil inna fid dunya jannatan malam yakhulha lam yakhul jannatal akhirah Di dunia ini ada surga barang siapa yang belum pernah masuk ke surga dunia dia tidak akan masuk ke surga akhirat Surga dunia yang merupakan buah dia beramal ikhwan adalah insirahu sadri itmi'nal qalbi lapangnya dada tenangnya hati ini buah dari beramal saleh akar iman, batang percabangan amal saleh, buahnya adalah ketenangan jiwa. Itu buah yang tumbuh dari amal saleh. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam antum perhatikan kalimat beliau. Kata beliau, fa illam tajid lil amal. Fa tajid lil amal. Kalau seandainya kamu beramal dan tidak mendapatkan halawatan tahjiwa fil qalbi wan sirahan kalau kamu beramal ternyata kamu tidak mendapatkan rasa manis dalam hati dan kelapangan dada fattahhimhu tuduhlah amal Anda tuduhlah iman Anda kalau anda beramal ternyata anda tidak mendapatkan kelapangan dada dan ketenangan hati tuduhlah iman yang ada dalam diri anda kenapa Fa fa'innallaha syakurun karena Allah itu zat yang maha mensyukuri amalnya hamba maksudnya kata beliau eh labuda ayuthiba Lil'amal Lil'amil Maksudnya Allah pasti akan memberikan balasan Bagi orang yang beramal Yajiduha fid dunia Yang dia dapatkan di dunia ini Halawatan Wansirahan Wa qurata'aynin Kelapangan, ketenangan, kesejukan Itu yang akan didapatkan Itu yang merupakan balasan Allah Ta'ala kalau ternyata anda beramal dan tidak mendapatkan ini pasti kata beliau amal anda madhulun pasti terkotori pasti gak ikhlas karena Allah Ta'ala beliau sedang menerangkan buah pohon keikhlasan itu kebahagiaan yang dia rasakan kebahagiaan yang dia rasakan kalau ternyata anda beramal dan ternyata tidak mendapatkan kelapangan hati maka pasti amal anda terkotori pasti anda teliti, anda pasti tidak ikhlas, kalau ikhlas pasti akan jembar dodoni, akan lapang, akan tenang itu pasti, itu karena buahnya itu saya misalkan dulu Ikhwan. insyaallah kita lanjutkan yang akan datang, bittillah Udah bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh